Selamat siang Pak Tono. Ya. ya. Silahkan komentar anda Pak. Menurut saya itu seharusnya pemerintah itu tegas lah. Ini kan namanya juga negara gitu loh. Ya, jadi kalau yang ormas-ormas begini itu ibaratnya tubuh itu seperti kanker gitu loh. Kalau dibiarkan itu selnya akan menjalar terus. Nah ini kan kehilangan wibawa pemerintah. Ya kalau zamannya Pak Harto mah nggak muncul, nggak, nggak mungkin muncul lah. Sekarang ini sekarang presiden sekarang tuh selalu takut gitu loh, n g a k panas menjadi presiden gitu loh. Jadi Pemerintahan negara-negara lain harus tegas ya. t a p i seperti ya, China gitu ya, t e n g e n shopping, berani dia, ya demi negara gitu, ngapain takut gitu kan? Terima kasih Pak Tono, Pak Hayi n i selamat siang. Selamat siang. siang. Silakan h komentar anda Pak. dibubarkan saja gitu.、Mm -hmm. terima kasih Pak Ngairi Mitra Bisnis, terkait masalah kekerasan b e r l a t a r belakang agama baru-baru ini, terjadi polemik apakah Ormas Perusu h sebaiknya dibubarkan, seperti yang dinyatakan Presiden SBY, atau lebih baik pelaku anarkis ditindak setegas-tegasnya mana yang benar, dan bagaimana komentar Anda Pak Andre, selamat siang ya, Jelas, kan, Pak? t e m a n t e a n Anda, ya, itu udah, keterlaluan. Ya, ada, a a a a yang m u m ada Pak. Ah, pimpinan Kota Negara, ya, pimpinan PS, a t u negara, a i t u Presiden, Pak. Saya、uh, baru ini, saya dengar, h、uh, Presiden t u diancam oleh ormas, o a n g a oleh o a n u a n a di negara manapun, organisasi massa atau... Oh, ya, organisasi masa itu m e n a n g u l i n g k a n presiden yang sah Diancap、uh, di, di, di, di ya. okay. Jadi organisasi masa Yang brutal dan alatis n Gak g perlu takut Dibekukan saja Ya Daripada menjadi borok Kemudian terus berkembang、uh, Mengumbar yang、uh, ya i t u s a Kedua Kedua、uh, uh, はい、どうぞ、こんにちは。どうぞ、こんにちは。どうぞ、こんにちは。はい、どうぞ、ちは。SPA と呼んでいます。SPA と呼んは、私は、私は、は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私 s 私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、s は、私は<ペー>、私は、私<音>は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、 Oknumnya itu ditangkap dulu Ditangkap dan dituduh sebagai kriminal itu Itu dua Dan ketiga Untuk ormasnya Itu harus kita、eh, Mengacu kepada undang-undang yang ada Kalau mau lebih berkeras undang-undangnya itu harus Dirubah melalui parlemen tentunya Itu yang bisa saya sampaikan、mm -hmm. Baik, terima kasih Pak d a n u Kemudian Pak s i n a g a selamat siang. Selamat siang. Ya, silakan Pak komentar Anda. Menurut saya bukan hanya organisasinya saja dilenyapkan, tapi orangnya juga harus dilenyapkan. Karena mereka sudah bertindak sangat diadap. Kalau dilihat di Youtube, tuh, bagaimana orang sudah mati masih b i t u n g u ke w u k i n、mm -hmm. Baik, terima kasih Pak Senaga Aleo, selamat siang s m a siang Bu Wina Silahkan Pak komentar Anda Iya, semuanya kan sudah jelas di undang-undang dasar Dan negara tidak memelihara p e r e m a n p e r e m a n seperti itu Negara punya power Jadi、eh... aneh gitu loh, kalau misalnya absen gitu, kan power kan ada di negara gitu, negara ya harus bertindak dan membuarkan, b karena negara tidak membelahkan, itu tidak t e r t a n t a m di undang-undang dasar itu, terima kasih terima kasih Pak Leo, Pak Haris selamat siang, selamat siang Mbak silahkan komentar Anda Pak、ah, Presiden itu sudah, sudah jelas ya pernyataannya di TV itu o r m a s yang melakukan anarkis harus dibubarkan tinggal sekarang Kapolri berani e nggak pernyataan dari presiden sudah d l a k s a n a k a n Saya pikir、hmm. Kapolri t a l a t gitu, lambat. Kalau memang presiden m e n j a l a h k a n seperti itu, sudah laksanakan hukum mereka yang melakukan t i d a k Selesai kan masalahnya? Oke, mas a g i mbak. Terima kasih Pak Hari. Pelanggan terakhir Pak Anton. Selamat siang. Selamat siang. Silakan Pak komentar Anda. Satu、uh, dalam hal ini saya sangat rindu zaman Pak Harto. Terima kasih. Terima kasih Pak Anton. s a p a i j u Selamat sore Ya sore Bu Silahkan m a k j o n n Saya rasa、uh, Mereka ini yang Ormas-ormas yang Radikal ini Udah nantang sama negara Sama pemerintah Kalau saya jadi SBI Pasti turunin aja Dibubarin aja Kalau enggak bisa Berarti SBI turun aja Karena kan merek,、uh, Mereka s e r e l a h Enggak langsung Udah melecehkan SBI Yang melecehkan pemerintah nah, Kedua Sangat komplisatif Ini kayak buah simal mereka sama Mereka Sama-sama アラフニャークルパンファンフィギュニ u クル ジョンドニア、カロニア、ジャーリスニー、マニアニカ m ー、n でパラディシャとタノラン、マニンパンダリアンパラティスパカティ。 アラスティアラン、パンフィー、ウクマン、ミドル、アフィミそィア、アキダ、アラフィンセピドロ、アマディア、ヘニガン、ミニスタラン、イスラム、ヤンバーレス、アライド、モアザマウマ、アザマナデータ、ヤタンマグラギ、ナビヨスダ、ナビモハマスミドロ、アカマサラン、アパルウ。 アレックス Keterangan terdaftar dari The b e r i n Jadi, dalam konteks kekerasan, ormasnya itu tidak pernah salah. Dia hanya kertas, sama s t o k i t e b a r u d u Golkar itu tidak pernah salah. Oknumnya yang salah. Jadi itu yang harus bikin tidak tegak. Terima kasih. Oke,、okay. tim Bonita. Sore, silakan Ibu.、Uh, begini, Mbak. Tolong kalau yang gak ngerti Jangan kasih komentar Itu yang nomor satu t u h salah Saya sebagai orang muslim itu dilecehkan loh Ya Jadi kita lihat Yang salah itu adalah Ahmadiyah Jadi kalau gak ngerti Bapak gak usah komentar Pak Jadi itu menyinggung orang Islam Karena Ahmadiyah itu Udah menyimpang dari ajaran agama Islam Tandanya Bapak orang Kristen Ada di setelah Nabi Isa Apa Bapak mau Jadi kalau saya juga tidak suka kalau misalnya anarkis kayak gitu Jadi itu harus dibawa ke hukum, siapa yang anarkis Dan Ahmadiyah itu harus dibubarkan Terima kasih Oke, p a g i b a n g a Iya ini k a n s e k a lagi i l ini bukan, bukan konflik agama ya Barusan t u h ngomong konflik agama Itu kan sudah ngaco, ini sebenarnya bukan konflik agama Pak Ini adalah perbuatan kriminal atau teroris ini yang melakukan semua ini Tidak ada hubungannya itu Ahmadiyya atau apa yang orang Kristen ditangkap atau depan. Yang melakukan itu oknumnya yang jahat Itu bukan agamanya Agama Islam agama baik Agama Kristen itu agama baik Oknumnya itu yang harus ditangkap、okay. Terima kasih, bagus Iya サイモ n ラ e ダーピープタティアナカエモシュノスティキッパティアマンアダパマティアアアロスティプパルカ。イトウオレキミタヒトリマンアイドウ。サウランカマイン、イトウテイタカノウティナカウランワイン、サイン、サウマラウマサウマサウマサウマサウマサウマサウマサウマ m a マサウマサウマサウマサウマサウマサウマサウマサウマサウマサウマサウマサウマサウマサウマサウマサウマサウマサウマサウマサウマ s ウマサウマサ Udah, itu n a n t i yang lain kan jadi takut. Itu s e b e n u r n y a kan dalang-dalangnya kan itu-itu aja. Kok takut dibuat ruwet, dibuat b u l a t begitu l h Terima kasih. Oke, b a n g u liat. Halo, selamat sore, b u Silahkan, Mbak. y a saya rasa harus dibubarin sesegera itu, itu. Pemerintah kita saat、hmm. ini kan kurang s e g a k itu. Apa susahnya sih itu t i m b u b a r i n gitu. Tembak aja di tempat k a l i a n yang anarkis itu. Itu kan preman itu. Bobo nama agama. Tembak aja kayak a m a n Pak Suharto itu kan dulu kan bagus itu. Enggak usah takut ham-ham lah. Namanya itu pidana kok itu yang maling Maling harus ditembak, rampok harus ditembak Apa-apa ini ham gak usah takut negara orang lain Kita n g a l a n g g a r ham dah Itu ham kalau kita Maksudnya orang benar Disalahin atau dipukulin gak salah Itu baru kita boleh takut ham Ini rampok kok maling kok takut Ditembak aja di tempat b e r e s Selesai Jadi untuk aset g e r a n n y a ada Kalau ini kembali l a t j a itu Lalu di media elektronik itu Di TV itu Satu l a a h s toko agama itu apa Malam ngajak m a k a n Untuk gabung di lapangan tuh Gombongan katanya hari ini Itu kan namanya sudah m a k a n tuh terang-terangan Angkar saja tuh karungin, tembak, buang Selesai Jadi e f e jeranya h ada pakaiin Oke、okay, Pak Mahmud Oke、okay, saya pada dasarnya gini Kalau pemerintah itu kan mendapat mandat dari rakyat Jadi janganlah takut s Ambil tindakan Orang-orang mereka itu udah langsungnya tembak di tempat Udah n g e j a n banyak acara dan banyak Inilah urusan tembak tempat gantung kalau perlu Terima kasih Pak Santoso y a selamat sore Silahkan Mbak y a baik yang setuju tembak di tempat Mbak saya setuju Jadi kalau z a m a n dulu ada PKI sekarang ada f p i Jadi kalau kita bilang seapapun itu k a PKI i t u seperti larang a n di Basmi n a ini saat ini pun f p i kayak gitu Mbak Bisa main aja kayak kita bahas PKI dulu Mbak Jangan s u a t u terima kasih Mbak Oke Pak t a n o Halo Silahkan Mbak Ya, jadi pada dasarnya sebenarnya kan sudah jelas bahwa mereka atau orang-orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan hukum. Sudah jelas terekam oleh kamera. Kita jadi jangan m e m p e r k e r u h suasana dengan susah-susah masalah -susah.、nah, ormas. Tidak ada hubungannya. Sekarang pelakunya saja ditindak dengan tegas. サラサ、イトゥチャラヤンパインブレイク。カルププラ ?YAM、?YA、 バイディバイディバイディバイディバイディバイディバイディバイディバイディバイディバイディバイディバイディバイディバイディバイディバイディバイディバイディバイディバイディバイディバイディバイディバイディバイディバイディバイディバイディバイディバイディバイディバイディバイディバイディバイディバイディバイディバイディバイディバイディディバイディディバイディディディディディディディディディディディディディディディディディディディデ Kalau enggak nanti jadi m a k a l a h besar ini. k e c i l bisa jadi api nanti Ibu. Jadi saya rasa itu untuk tembak di tempat saya sangat setuju sekali lah itu. Ini preman ini, bukannya apa-apa tuh. -apa,、so. Ibu lihat aja di TV itu. Seperti tadi kata Bapak. Itu yang di cik kesik itu, itu lihatnya polisi masih tangannya masih bisa didorong-dorong itu. Masa polisi salah mempreman? Polisi jangan t a k a r i n orang punya duit aja dong. d i p a r a h segala macam. Yang saya p i k i r g i n i n i harus diberesin. Terima kasih Ibu. Oke,、okay, Pak Widodo. 私たちは、この世の中に、この世の中に、この世の中に、この世の中に、この世 n 中に、こ i 世の t に、この世の中に、この世の中に、この世の中に、この世の中に、a の世の中に、この世の中に、こ s 世の中に、 パレンディ OK。